New Muslim, Yogyakarta Memurnikan Akhidah Medeparkan Sunnah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Salawatu Rabbi wa salamu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi wa mansara ala nahjihi Wa astanna bisunnatihi ila yawmiddin Kita akan membaca hadis Yang di sini dikasih judul bab Babun al-adlu bainal awladi fil atiyah Bab tentang kewajiban adil Terhadap semua anak Dalam pemberian hibah Al-hadithu al s wa s-samanuna ba'dal mi'atain Hadis nomor 287. kalau di buku terjemahan dua ratus tujuh Nah, Anin Nu'man ibni Bashir dari sahabat Nu'man bin Bashir radiallahu Baik Nu'man maupun Bashir dua-duanya Muslim, sehingga dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian sahabat. Di mana dia dan anak-anaknya masuk Islam. Dan bahkan kadang orang tuanya juga masuk Islam. Dan tidak semua sahabat memiliki nikmat seperti itu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menceritakan, "Tashaddaq 'alayya abi bi malihi." Ayahku pernah memberikan sedekah Kepadaku Dengan sebagian hartanya Di sini ada kalimat tasaddaqah Namun yang dimaksud sedekah di sini adalah Memberikan hibah Ayahku telah memberikan hibah Kepadaku Sebagian hartanya Faqalat ummi Kemudian ibuku yang bernama Amrah bintu rawaha Amrah bintu rawaha Mengatakan La arda Hatta yashhada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saya tidak rida Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kau jadikan sebagai saksi Atas pemberian Hibah ini Fantalaka abi ila rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Liushidahu ala Sadiqati Ala sadaqati Kemudian ayahku mengajakku untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menjadi saksi atas pemberian ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Afa'alt hadza biwaladika kullihim?" Apakah kamu lakukan ini untuk semua anakmu? Qala kata Bashir, la, tidak. Hanya aku berikan kepada Nu'man. Qala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuatlah <coughs> berbuatlah adil untuk semua anakmu. <coughs> Bersikaplah adil untuk semua anakmu. Di sini ada perintah umum, kemudian Allah kasih atau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian. Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah, bersikaplah adil kepada semua anakmu. Berarti perintah bertakwa terwujud ketika sang hamba ini bersikap adil kepada anak-anaknya. Contohnya seperti ini. Hati-hati. Hati-hati, jangan ngantuk ketika nyetir. Berarti yang dimaksud hati-hati di situ adalah bersikap hati-hati secara umum ketika berkendara dan terutama jangan ngantuk ketika nyetir. Contoh yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Khaliful Yahud Wa'a'ful liha juzus syawarib. Jangan meniru Yahudi Biarkan jenggot dan pangkaslah Kumis Maka untuk bisa melaksanakan Perintah di awal Berarti kita harus melaksanakan Rincian perintah di akhir Sehingga kalau orang Belum melaksanakan rincian perintah di akhir Berarti dia belum Melaksanakan perintah di awal Khaliful Yahudi Jangan tiru Yahudi Juzus syawarib wa'afullihah potong kumis dan biarkan jenggot. Sehingga di sini ada perintah kita dianjurkan untuk atau diperintahkan untuk memotong kumis dan kita diperintahkan untuk membiarkan jenggot. Berarti ketika perintah di belakang ini dilanggar, itu sama halnya dia tidak melaksanakan perintah yang ada di di depan. Contoh yang lain. Hormati tamu. Kasih makan kalimat kasih makan itu berarti ngasih apa makanan normal di negaranya sehingga kalau ada tamu cuma dikasih minum berarti dia belum melaksanakan perintah karena hormati tamu rincian perintahnya adalah kasih makan hormati tamu kasih makan berarti ketika ada orang yang kedatangan tamu cuma dikasih minum berarti dia belum terhitung menghormati tamu tayyib dan seterusnya di situ ada perintah khusus setelah ada perintah umum ada perintah khusus setelah ada perintah umum dan melaksanakan perintah umum hanya dengan dan orang bisa disebut telah melaksanakan perintah umum jika dia telah melaksanakan perintah khusus Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ittaqullah wa dilu baina aulatikum bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil kepada anak kalian berarti ketika ada orang yang tidak bersikap adil kepada anaknya maka dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Faraja abi faradda tilka sadaqa Kemudian ayahku pulang dan dia menarik kembali pemberian itu. Wa filafzin dalam lafaz yang lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tusyhidni idzan fa inni la asyhadu ala jawrin." Jangan kamu jadikan aku sebagai saksi karena saya tidak ingin menjadi saksi atas tindakan kedzaliman. Memberikan satu anak dan tidak memberikan anak yang lain. Ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai tindakan kezaliman. Wa fi laf dalam lafad yang lain, faashhid ala hada gayri. Silakan cari saksi yang lain, jangan aku. Sehingga beliau tidak mau untuk dijadikan sebagai saksi ketika ada tindakan pelanggaran seperti ini. Kalau di masa silam, karena tulisan itu masih jarang, maka memberikan fatwa bolehnya melakukan sesuatu. Ini sudah bisa disebut sebagai saksi atas saksi atas tindakan itu. Seperti misalnya ada dua orang yang mau melakukan akad, kemudian tanya kepada salah seorang tokoh ulama, akad seperti ini boleh enggak? Pihak pertama bercerita, pihak kedua bercerita, lalu bel beliau bilang boleh. <tuh> kemudian mereka melakukan akad. Maka sang mufti Ulama yang memberikan fatwa ini Bisa disebut sebagai saksi terhadap Akad Nah kalau sekarang Ini ditegaskan dengan Adanya tulisan Misalnya Sang ustaz diminta untuk jadi saksi Maka akadnya tertulis Kemudian nanti ada Tauke, ada tanda tangan Di belakang Akad ini telah Diverifikasi oleh Ustadz Fulan, kemudian cap jempol nah, Maka ini Berarti dia sebagai sak, saksi Tayyip. Karena itu ketika ada pelanggaran Kemudian pihak yang bersangkutan Tidak bersedia Untuk memberikan Pernyataan Berarti pihak yang bersangkutan Tidak bisa menjadi saksi Dan tidak mau memverifikasi nah, Meskipun terkadang Namanya dicatut Ya ini sudah dikonsultasikan kepada Ustadz, padahal e, bisa jadi tidak rinci. Bisa jadi tidak rinci. Ada salah satu BMT yang menggunakan nama saya, padahal saya juga tidak tahu nama BMT-nya, saya tidak ngerti. Karena salah satu karyawan BMT ini hadir di kajian, terus tanya. Tentang satu masalah yang saya sudah melupakannya, karena tidak ingat tentang pertanyaannya. Kemudian pertanyaan itu atau e, kejadian itu dibawa ke perusahaannya. Nah, kami sudah konsultasikan ke Ustadz Fulan dan beliau ngasih, sudah ngasih jawaban. Detailnya seperti apa kita nggak tahu. Makanya perlu diwaspadai setiap tindakan pencatutan nama orang lain ya. Wallahu aalam. Dan kita berharap yang seperti ini jangan sampai terjadi. Jangan menggunakan nama sunnah Atau kegiatan keagamaan Sebagai media Untuk melariskan dagangan Berikutnya kita akan membaca Penjelasan yang disampaikan oleh uh, Syekh Abdullah Ali Bassam Tentang hadis ini Poin yang pertama Bahwa Ulama' sepakat Ulama sepakat Orang tua disyariatkan Untuk bersikap adil Kepada semua anaknya Dalam pemberian hibah Bahkan Para ulama di masa silam Mereka sampai bersikap adil Dalam masalah ciuman kepada anak Maka kalau anak satu dicium yang lain juga dicium Karena mereka memperhatikan keadilan dalam perhatian Adil itu tindakan dohir Sedangkan kecintaan itu tindakan batin Yang Allah perintahkan adalah tindakan dohir Bukan tindakan batin Allah mengatakan tentang aturan Secuil aturan dari poligami Bahasanya suami wajib adil kepada semua istrinya. Namun Allah katakan bahasanya manusia tidak akan bisa adil kepada semua istrinya. Walantak dilubain nisai walau harostum. Kalian tidak akan bisa adil di antara istri-istri kalian meskipun kalian sudah berusaha untuk adil. Maksudnya adalah adil dari sisi batin. Kalau cinta seseorang kepada orang lain disamaratakan itu mustahil. Tapi yang Allah perintahkan adalah adil dari sisi dohir. Maka bedakan antara amal dohir dengan amal batin. Sebagaimana ini tidak bisa dilakukan oleh seorang suami kepada semua istrinya. Ini juga tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah atau ibu kepada semua anaknya. Karena yang namanya orang tua terkadang lebih mencintai sebagian anak-anak melebihi dari kecintaannya kepada anak yang lain. Semuanya dicintai, namun ada yang lebih di, dicintai. Mungkin karena kelebihan lebih berbakti atau lebih apa? Lebih lebih lebih karena dia dijadikan sebagai kebanggaan orang tuanya dan seterusnya. Kemudian muncul kecintaan dalam dirinya melebihi dari kecintaannya kepada anak yang lain. Dan kecintaan seperti ini memang tidak bisa ditipu. Maka kalau orang tua diperintahkan samakan kecintaan kalian kepada anak kalian mustahil. Namun amal yang dohir, yang kelihatan, yaitu yang terkait sikap dohir, statusnya wajib untuk wajib untuk adil. Sehingga misalnya anak pertama dikasih makan satu mangkok, anak kedua juga harus dikasih yang sama. Sesuai dengan pembagian keadilan Sesuai dengan pembagian Yang adil diantara mereka Karena itulah para ulama mengata, e, Sepakat Dan di masa silam mereka mempraktekan Bahkan sampai masalah Memberikan perhatian terhadap anak Ketika mencium anak itu Mereka usahakan adil Dan salah satu diantara Manfaat besar adil Adalah Ini bisa Menciptakan suasana persaudaraan Menghindarkan yang namanya Hasad dan kedengkian antar sama anak Karena ketika muncul kedengkian Dan hasad Salah satunya itu terjadi Disebabkan orang tua Sehingga orang tua yang gak adil Itu sebenarnya ngadu anaknya Ngedu anaknya Anaknya dibuat saling Bertengkar Menciptakan permusuhan di tengah anak Orang tua suka mancing ya mancing permusuhan di tengah anaknya. Yang ini disikapi lebih, yang itu kurang. Akhirnya mereka iri, maka yang merasa disikapi kurang akan memusuhi yang disikapi lebih. Jangan sampai itu terjadi dalam keluarga kita. Karena setiap tindakan yang zalim yang dilakukan oleh orang tua tidak adil termasuk bagian dari firman Allah Taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Fasiqun dolimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir, dia zalim, dia fasik. Dan termasuk di antaranya adalah hukum orang tua kepada anak dan zalim itu bukan hukum Allah. Zalim adalah hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Karena itu ketika orang tua bertindak zalim, berlaku ayat ini. Makanya ayat ini kan dijadikan bantahan para ulama untuk membantah Khawarij Khawarij mengatakan Pemerintah kafir Karena mereka tidak adil Mereka dolem kepada rakyatnya Maka para ulama al Bertanya kepada Khawarij Pernah enggak orang tuamu Membuat keputusan yang dolem kepada Anaknya Dia mengatakan pernah, namanya orang tua Pasti pernah melakukannya Karena manusia tidak bisa melakukan Tindakan yang sempurna Berarti orang tuamu berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Betul Kalau begitu orang tuamu juga kafir Pernah enggak kamu bersikap dolem kepada anakmu? Pernah Berarti kamu juga kafir Maka kita semuanya kafir Kalau pakai logika seperti ini Sehingga Para ulama memahami Bahawa Menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah Juga termasuk di dalamnya Ketika orang tua bertindak tidak adil kepada anaknya. Tayyip. Kemudian yang kedua. Ulama berbeda pendapat. Apakah bersikap adil ini hukumnya wajib? Ataukah anjuran? Tadi di depan pernyataannya gimana? Yang poin pertama tadi. Ulama sepakat disyariatkan untuk Bersikap adil kepada semua anak <tuh> Ulama sepakat Disyariatkan bagi orang tua Untuk bersikap adil kepada semua anak Poin yang kedua Ulama berbeda pendapat Apakah bersikap adil ini Hukumnya wajib ataukah anjuran? Nyambung tidak poin satu dan dua ini Baik penjelasannya begini Dari sini kita bisa mengetahui Makna dari kata disyariatkan, kalimat disyariatkan, kalimat disyariatkan itu pengertiannya bisa wajib, bisa anjuran dan bisa mubah. Disyariatkan itu mencakup tiga hukum: wajib, anjuran atau mubah. Jika itu terkait muamalah, jika itu terkait masalah muamalah. Maka yang dimaksud dengan disyariatkan adalah mubah. Contoh, para ulama mengatakan transaksi utang piutang, transaksi utang piutang atau transaksi jual beli disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma. Maka maknanya adalah transaksi jual beli itu diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma. Sehingga Mereka mengizinkan penamaan syariat Penamaan kata syariat Untuk transaksi jual beli yang sifatnya mubah Misalnya jual beli ini sesuai syariat Atau bisnis ini sesuai syariat Transaksi ini sesuai syariat Mereka membolehkan penggunaan itu Karena yang dimaksud transaksi ini sesuai syariat Artinya Tidak ada unsur yang haram Transaksi ini mubah. Sehingga tinggal transaksi ini bersihkan saja Jadi yang haram, maka kembali kepada hukum asal yaitu mubah. Kemudian transaksi ini disebut dengan transaksi yang sesuai syariat. Tadi di awal mereka sepakat pemerataan hibah kepada anak hukumnya disyariatkan. Yang kedua, disyariatkan ini apakah hukumnya wajib ataukah anjuran ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya perintah di sini hukumnya tidak wajib. Namun anjuran. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama di kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang tua wajib memberikan hibah yang rata yang adil kepada seluruh anaknya. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Ishaq bin Rahuya, dan Sufyan ats-Tsauri. Sudah? Jika tidak rata, tidak adil Maka hukumnya dosa Maka orang tua berdosa Dan wallahu Wallahu'alam Pendapat kedua ini yang lebih kuat Berdasarkan tohir dari hadis Pendapat kedua ini yang lebih kuat Berdasarkan Makna tekstual dari hadis Selanjutnya Poin yang ketiga, apa yang dimaksud hibah yang adil kepada semua anak? Pendapat pertama mengatakan, hibah yang adil kepada semua anak adalah Memberikan hibah kepada anak, memberikan hibah kepada anak sesuai dengan jatah warisan Berarti 2 banding 1 Memberikan hibah kepada anak sesuai jatah warisan Berarti apa? 2 banding 1 Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad Menurut riwayat yang masyhur Dan pendapat Ibn Taymiyyah Yang kedua bahawa adil terkait hibah kepada anak Maknanya adalah Memberikan hibah Yang sama kepada semua anaknya Baik laki-laki maupun perempuan Dan ini adalah pendapat jumhur ulama Adil dalam hibah maknanya adalah memberikan hibah dengan porsi yang sama untuk semua anak dan ini adalah pendapat syawah jumhur ulama. Wallahu aalam pendapat kedua ini yang lebih mendekati karena Nabi saw pernah mengatakan sawi baina awladikum berikanlah yang sama kepada semua anak kalian Yang ini menunjukkan bahwa Pemberian itu wajib Sama untuk semua anak Ini pendapat siapa tadi? Jumhur ulama Tayyip. Sudah dicatat? Sudah ya? Karena hadiah menanti di belakang saya <laughs> Hadiah utama Masih Bertahan <laughs> Belum berhasil direbut oleh peserta Barangkali rincian-rincian tadi Bermanfaat untuk bisa mendapatkan hadiah Selanjutnya Poin yang ke keempat Bahwa Pengalihan hak Dari orang tua Kepada anak Ketika orang tua masih hidup Ketika orang tua masih hidup, ada tiga macam Yang pertama, nafkah Yaitu, harta yang diberikan orang tua kepada anaknya Sesuai kebutuhan normal bagi anak Sehingga nafkah itu diberikan agar anak bisa mendapatkan Kehidupan yang normal dan layak seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, jaminan kesehatan, dan seterusnya. Dan ini boleh beda tergantung dari kebutuhan anak. Catat ya, ini boleh beda tergantung dari kebutuhan anak. Sehingga bisa jadi anak pertama atau kedua mendapatkan lebih banyak dibandingkan yang lain karena dia sakit-sakitan. Dia dari mulai kecil sampai gede Melbumetur rumah sakit Tidak mati-mati Sampai akhirnya gede, dewasa, sehatnya, Sehat besar Dan dalam kondisi seperti ini Bisa jadi dia menghabiskan Biaya pengobatan yang lebih banyak dibandingkan Biaya nafkah yang lebih banyak dibandingkan Anak yang sehat Maka dia mendapatkan jatah lebih banyak untuk pengobatannya Ini masuk dalam kategori nafkah Dan anak yang lain tidak boleh protes Meskipun orang tua Sampai jual sawah Sampai jual tanah Bahkan sampai jual rumahnya Demi untuk memperjuangkan anaknya yang sedang sakit Dan itu hak dia Untuk mendapatkan ke, e, Jaminan kesehatan dari orang tuanya Yang kedua Hadiah Hadiah itu pemberian orang tua Kepada anak Karena sebab Misalnya Karena menikah Setiap anak yang nikah Dikasih Satu motor misalnya Anak pertama nikah kasih motor Maka nanti anak kedua ketika nikah Wajib dikasih motor Sebagaimana kakaknya Anak ketiga yang masih TK Nanti ketika besar nikah wajib dikasih motor karena sebabnya sama yaitu nikah sehingga jika ada salah satu yang meninggal dunia sebelum nikah yaitu kodratnya ya nah, maka itu dia tidak berhak untuk nuntut karena sudah mati ya tayib <tuh>, ada kasus yang ditanyakan kepada syekhul islam ibnu thaimia jika anak pertama perempuan ya, dia nikah dikasih binatang oleh ayahnya sapi atau keledai kemudian anak yang kedua masih kecil lalu sebelum dia nikah bapaknya mati sehingga yang memberikan hadiah sudah tidak ada boleh enggak anak kedua yang masih kecil ini nuntut mbak Yu nya ya, nuntut si mbaknya tadi untuk membagi dua Sapinya Atau keledainya Kata beliau, boleh Dan itu hak si anak ini Karena dia memiliki peluang yang sama Sebagaimana kakaknya Meskipun dia belum nikah Karena posisi ini Hibah ini adalah, hibah disebabkan Sebab Pernikahan, sehingga anak berat Untuk mendapatkan nilai yang sama Seperti inilah Keadilan yang dijaga oleh Syariat. Yang ketiga Hibah Kalau hibah, pemberian orang tua Kepada anak tanpa sebab Termasuk diantaranya adalah Oleh-oleh orang tua Kepada anaknya Ketika dia pulang Yang satu dikasih sandal Yang satu dikasih kaos Yang satu dikasih topi nah, Ini tidak adil Maka oleh-oleh kepada seluruh anak Wajib seragam satu baju semuanya, baju semua Ukurannya X Nanti yang lain jangan dikasih ukuran X ya Sesuai dengan porsi tubuhnya Sesuai dengan porsi tubuhnya Intinya Ini sifatnya pemberian murni Sehingga Semua anak wajib dikasih yang Yang sama Karena itu Untuk hibah Dia bisa menjadi koreksi atas Warisan Maksudnya begini, jika ada orang yang memberikan hibah kepada salah satu anak, namun anak yang lain tidak dikasih, sampai orang tuanya meninggal, lalu dibagi warisan, maka hibah yang pernah dikasihkan, dikoreksi terlebih dahulu. Tadi kakak atau kemarin kakak dikasih ini, satu tanah, yang lain tidak dikasih tanah. Terus gimana ini tanahnya ini? Karena hanya kakak ini yang dikasih, Maka satu tanah ini dibagi kepada seluruh adiknya Dia betul di luar warisan Karena sudah diserahkan Tapi dibagi Untuk semua saudara-saudaranya Dengan porsi yang sama Sehingga siapapun punya hak yang sama terhadap Tanah ini Kalau pakai pendapat jumhur Berarti laki dan perempuan Laki dan perempuan haknya sama Kecuali kalau sang kakak enggak mau memberikan itu Berarti hibah dibatalkan Kemudian dijadikan sebagai warisan Tapi yang lebih selamat adalah Hibah dipertahankan jika sudah Serah terima Namun semua saudara Berhak untuk mengambil Jatah yang sama Sehingga satu lahan tadi dibagi Sesuai dengan jumlah saudaranya Sementara untuk nafkah Tidak bisa dijadikan sebagai Koreksi warisan Misalnya Anak kedua waktu kecil menghabiskan dana paling banyak untuk pengobatannya sampai jual sawah, jual tanah. Kemudian ketika mereka semuanya besar, orang tuanya meninggal. boleh enggak yang lain nuntut jatah sawah kamu sudah habis, pontekna waktu kecil. aku Yuri somangan tanah. lah terus gimana? lah karena kamu dulu Waktu kecil sakit-sakitan sampai bapak jual sawah Sampai bapak jual lahan Maka sekarang kamu sudah tidak lagi mendapatkannya Prinsip seperti ini tidak diperbolehkan Kenapa? Karena yang namanya nafkah itu sesuai dengan kebutuhan Ya karena saya sakit, coba kamu yang sakit Mau gak kamu sakit? Gak mau Gak ada orang yang mau sakit Tapi ketika Allah takdirkan saya sakit Maka orang tua punya kewajiban untuk memberikan obat kepada saya. Semampu orang tua. Sampai harus menghabiskan sebagian hartanya. Ini tidak boleh dituntut ketika anaknya. Sudah dewasa dan pembagian. Dilakukan pembagian warisan. <coughs> Karena dalam hal ini. Sebabnya adalah nafkah dan bukan hibah. Nah. Bisa dipahami insyaAllah. Walhamdulillah. Selesai. Untuk bab hibah. Kepada anak Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ya Satu hadis lagi Tapi ini agak panjang Yang disebut dengan Umrah Bab tentang Hibatul Umrah Bab tentang Hibah Umrah Umrah tulisannya Ain Mim Ra Alif Bengkong Pernah lihat Pak Alif Bengkong Pak? Dia bentuknya seperti Ya Tapi enggak ada titik ya. Jadinya mengikuti binak Nakis Seperti Musa nah, Musa, Isa Mim, Waw, Sin Alif Bengkong ya. Dia dibaca panjang Tapi bentuknya Ya kalau umroh, ibadah umroh itu pakai takmar buta Pakai takmar buta Di sini bukan takmar buta ya Disebut umroh dari kata umur Karena dia digantungkan dengan umur manusia Kita akan baca hadisnya Al-hadisussaminu wassamanun ba'dal mi'adain Hadis 288 Anjabir ibn Abdillah Radil anhu maqala Qad al-Nabiyyuh sallallahu alayhi wa sallama Bil'umrah Liman wuhibat lahu. lahu Wa fi lafz Man u'mira umrah lahu Wa li'akibihi Fa innaha lilladhi u'tiha La tarji'u ilaladhi a'taha Lianna hu a'ta'un Waqaat fihi almawarith Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan objek umrah bagi liman wuhihat lahu bagi orang yang dikasi Dalam lafaz yang lain siapa yang memberikan umrah lahu wali akibihi maka menjadi miliknya siapa yang dikasi umrah Maka dia menjadi miliknya dan milik seluruh keturunannya, milik ahli warisnya. Fa'inna haliladhi u'tiha, maka itu menjadi milik orang yang dikasi. La tarjiulah ladhi a'toha dan tidak boleh ditarik lagi kepada orang yang memberi. Li'an nahu a'toun, karena itu adalah atiyah pemberian. Wakat fi hil mawaris yang berlaku hukum warisan. Wakalajah bilun Jabir mengatakan. Innamal umrah Allati ajazaha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Umrah yang dipolehkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam adalah Seseorang mengatakan Hiyalaka wali akibika Tanah ini milikmu dan milik semua Keturunanmu Faamma idha kalah Namun ketika orang ini mengatakan Hiyalaka maishta Tanah ini milikmu jika kamu Bertahan hidup Fainnaha tarjiu ila sahibiha maka ini kembali kepada ini kembali kepada pemiliknya yang ngasih wa filafdin dalam lafaz yang lain di ayat muslim amsiku alaikum amwalakum pertahankan harta kalian wala tufsiduha jangan dirusak bagaimana bentuk merusaknya salah satunya adalah dengan melakukan transaksi umrah Fa innahu man a'mara umra fahiya lilladhi umirahaya hayyan wa maytan wa li Siapa yang melakukan akad umrah maka itu menjadi milik orang yang menerima umrah baik ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal dan juga menjadi milik keturunannya Kita akan baca apa yang dimaksud dengan umrah Umrah itu turunan dari kata umur yang artinya adalah kehidupan. Disebut demikian liannahum kanu fil jahiliyah. Karena di masa silam, di masa jahiliyah, yu'tirru rajulur rajula ad-dara. Si A memberikan rumahnya kepada si B atau غيرها atau memberikan objek yang lain kepada si B. Wa lalu si A ini mengatakan, amartuka iyyaha? Saya mau memberikan umroh rumah ini kepadamu. Dalam red yang lain atau dia mengatakan abah tuhalaka muddat umrika wahayatika. Silakan kamu miliki selama hidupmu dan sepanjang usiamu. Inilah yang dimaksud dengan umroh Contohnya kayak gini ya. Saya ngasih tanah kepada si B. Baik, tanah ini saya kasihkan ke kamu Tapi dengan batas sepanjang hidupmu Nanti jika saya mati dulu Maka itu milik kamu Tapi jika kamu mati duluan Maka itu milik saya, Enggak jadi Sehingga siapa yang duluan mati Maka dia gagal untuk memiliki Dan siapa yang uh, matinya lebih lambat Maka dia yang berhak untuk memiliki. Seinggalah ini, ini gantung sampai ditentukan siapa yang mati duluan. Ini lomba mati-matian ya. Makanya akad umroh di sini diistilahkan dengan akad rukuba. Ra, Qaf, Ba, Alif Bengkong. Ra, Qaf, Ba. Alif bingkong Disebut Rukba Dari kata Yarkubu Yang artinya mengawasi Karena ketika dilakukan akad umrah Maka baik si A maupun si B Mereka sama-sama saling mengawasi Siapa yang mati duluan nah, Diperhatikan terus temennya Kapan mati kapan mati ya Karena siapa yang mati duluan Gagal memiliki aset Sehingga ketika ini dilakukan, kan uyar kubu nama mauhub, maka mereka selalu berharap agar orang yang dikasih tadi mati duluan. Liar juvihibatihim agar mereka bisa menarik kembali hibahnya. Fakor rascharu alhibata syariat membolehkan hibah, namun membatalkan syarat yang berlaku di sini, yaitu menarik kembali. Karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian dia menjilati kembali muntahannya. Karena itulah Nabi saw memutuskan siapa yang melakukan umrah maka menjadi hibah yang sah dan tidak digantungkan dengan, tidak digantungkan dengan uh, masa kehidupan dari orang yang memberikan hibah wanabaha sallallahu alaihi wasallam ila hifdzi amwalihim bidannihim adamul wujumi hadashar wa ibahatir rujui fiha dan nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan agar hartanya dijaga kalau masih sayang dengan harta jangan main-main dengan hibah jadi orang jahiliyah punya anggapan punya anggapan kalau saya ngasih sesuatu tapi gantung seumur hidupnya maka boleh saya tarik lagi ketika dia mati. Orang Ja'ilia punya anggapan, jika saya ngasih rumah saya kepada si A seumur hidup si A. Nanti kalau si A mati, maka saya tarik lagi. Dia anggap biasanya tarik lagi ini hukumnya boleh. Padahal aslinya tidak boleh. Karena tarik kembali ini sama dengan tarik kembali hibahnya. Yang itu hukumnya apa? Sarom seperti anjing yang makan muntahannya. Makanya kalau kamu tidak ingin hartamu berpindah hak milik ke orang lain, jangan lakukan seperti ini. Jangan lakukan seperti ini sehingga beliau ingatkan: Am siku alikum amwalakum. Ya. Tahan harta kalian, tahan harta kalian, wala tuh dan jangan dirusak dengan cara melakukan umroh. Ketika pindah hak miliknya sesal. Padahal sebelum pindah hak milik dia berharap untuk dikembalikan menunggu kematian orang yang ngasih. Pada saat pindah hak milik dia menyesal. Maka praktik seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayammum. Mungkin di zaman kita ini jarang terjadi ya. Yang ada adalah Hak pakai selama hidup Kalau seperti ini boleh Bedakan antara Umrah dengan Wasiat Kalau wasiat seperti ini Nanti kalau saya mati Tanah ini jadi milik kamu Padahal dia bukan ahli waris Boleh tidak ini? Boleh tidak ini? Boleh Tapi ini masuk kategori apa? Wasiat, nanti mengikuti hukum Wasiat digantungkan dengan kematiannya. Ini bukan hibah. Karena hibah itu munajjazah, syaratnya berlaku saat akad. Tapi ini wasiat. Makanya dia digantungkan dengan kematian pemiliknya. Dan ketika pemiliknya betul-betul mati, maka lahan ini belum langsung otomatis pindah hak milik kepada orang yang mendapatkan wasiat. Sampai dilakukan penyesuaian Bagaimana bentuk penyesuaiannya? Bayar utang dulu Setelah utang sudah lunas Maka harta yang tersisa dihitung Jika ternyata Lahan ini Nilainya lebih besar dibandingkan Sepertiga dari total Harta yang tersisa setelah dipotong utang Maka tidak boleh diserahkan seluruhnya tapi kembali kepada kerelaan ahli waris Ini Bapak pernah ngasih lahan ini Kalau dikasihkan seluruhnya Warisan kamu tinggal sepertiga Berarti lahan ini mencakup dua pertiganya Maka ini tidak diperbolehkan langsung dikasihkan Terus gimana solusinya? Tanya dulu ahli waris Jika ahli waris tidak setuju Maka yang boleh dikasihkan hanya sepertiganya yang boleh dikasihkan hanya sepertiganya. Contoh ya. Wa ya, bil misal yattadikhul maqal. kalau dikasih contoh nanti gampang mencerna. Si A ngasih wasiat kepada B yang bukan ahli warisnya. Nanti kalau saya mati, kamu saya kasih 50 juta. Catat ya, catat, catat tanda tangan ada materinya Yang ngasih tanda tangan yang dikasih juga tanda tangan. Siap. Ternyata A meninggal dunia. Ketika A meninggal dunia, total harta warisannya 300 juta. Utangnya 200 juta. Sudah? Boleh enggak 50 juta langsung diserahkan? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Caranya gimana? Tutupi dulu utangnya. Utangnya berapa? 200 juta. Sisa hartanya berapa? 300 juta. Maka utang ditutupi sehingga tersisa tinggal 100. tadi wasiatnya berapa 50. 50 dengan 100 lebih dari sepertiga tidak lebih. berarti nggak boleh dilaksanakan. minta izin dulu kepada ahli waris. bapak dulu pernah ngasih wasiat kepada si A ini 50 juta. tapi ini lebih banyak atau melebihi sepertiga dari total warisan yang tersisa terus gimana, apakah kalian ridho untuk memberikannya jika mereka jawab tidak ridho maka yang boleh diambil hanya sepertiga maksimal sepertiga dari angka seratus tadi nah, berarti si A hanya berhak mendapatkan 33 juta begitu kurang lebih cara perhitungannya kalau umrah tidak, kalau umrah itu sudah dikasihkan, ini saya kasih ke kamu tapi nanti kalau kamu mati ya tak tarik lagi nah, ini tidak boleh Nanti kalau mati Berarti rumah ini milik siapa? Ali warisnya, si A Tapi ini enggak Ini saya kasih Nanti kamu kalau mati tak tarik lagi Berarti kalau dia mati Secara hukum Seharusnya menjadi milik siapa? Si A Karena ini sudah menjadi hartanya si A Makanya Nabi SAW melarang untuk Ditarik lagi Nah Wallahu ta'ala alam Kemudian yang ketiga adalah Sebatas menggunakan hak guna, silakan bapak pakai sampai mati. Kamu ting boleh tinggal di sini sampai anda mati. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Itu berarti hak guna selama waktu dia hidup dan sifatnya meminjamkan tanpa harus membayar selama dia hidup dan itu diperbolehkan. Karena yang seperti ini Berarti masuk dalam kategori Isti'aroh Pinjam-meminjam Dan isti'aroh itu akad yang jais Dalam arti Tidak harus ada Batasan waktu yang jelas Karena akadnya jais Tidak harus ada batasan waktu yang jelas Pak saya pinjam Ya silahkan, berapa lama Sebutuhnya pak Kalau pemiliknya Rita boleh tidak Boleh, silahkan tapi kalau sewa, enggak boleh. Pak saya sewa, berapa lama? Ya, wallahu a'lam. Kira-kira, pokoknya sebelum dajjal muncul, pak saya sewa terus. Enggak boleh, harus ada batasannya. Berapa lama, harganya berapa? Karena kalau pinjam, itu sifatnya jais. Mau dibatalkan kapan pun silahkan. Tapi kalau lazim seperti sewa, harus jelas batasannya. Karena sifatnya akad yang lazim. Wallahu ta'ala alam Demikian yang bisa kita sampaikan Sebagai pengantar Dan di sini e, Untuk fikih jual belinya <tuh> InsyaAllah sudah selesai Karena lanjutannya Masuk terkait masalah Fikih warisan Dan wasiat Tapi kita nanti bahas satu bab lagi Yaitu bab tentang lukotoh Bab tentang barang temuan dalam Islam Wallahu'alam Wa sallallahu'ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Baik, jazakullah khairan Atas penjelasannya pada pagi ini Kita buka sesi tanya-jawab -tanya Untuk peserta yang di jamaah Putra bisa masuk ke depan Mempersiapkan di sini Bisa langsung mengadap mik Mengarah ke mik Silakan. Ada dua orang yang mungkin kita pakai dua orang dulu Untuk yang putra, nanti selanjutnya Dua orang untuk putri Silakan untuk putri sudah disediakan Mik, satu lagi peserta putra, bisa mau lanjut ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Ada dua pertanyaan Ustaz Yang pertama tentang hibah tadi uh, Yang dimasuk hibah Harus sama, wajib orang tua mengasih Itu berdasarkan apa Ustaz? Nominal Jumlah atau jenisnya yang sama Karena kan Setiap anak itu kan berbeda-beda juga keinginannya Ada yang suka topi, ada yang suka baju Itu berdasarkan apa samanya? Apakah berdasarkan jumlah atau harga nominalnya Atau jenisnya atau sesuai keinginan anaknya Yang penting uh, anak-anaknya itu merasa adil Yang yeah. pertanyaan kedua Ketika ada transaksi jual beli rumah Ada mau beli rumah Tapi disyaratkan Eh uh, kamu boleh nempatin rumah ini ketika dia sudah meninggal nantinya Karena memang dia belum ada rumah Tidak ada rumah lain Tapi sudah transaksi jual beli Boleh nempatin kalau sudah dia meninggal Apakah boleh seperti itu Ustaz? Nah, yang pertama Apa yang dimaksud adi, adil kepada semua anak Acuannya itu Adil nominal Ataukah adil uh, Barang Jawabannya Kalau yang dimaksud adil pada prinsipnya adalah adil nominal Namun jika anak itu merasa rida Dengan pemberian yang diberikan oleh orang tua Kepada semuanya Misalnya yang satu suka topi, yang satu suka sepatu, yang satu suka baju Yang suka baju dikasih sepatu tidak mau Yang suka topi dikasih sepatu juga tidak mau misalnya. Dan dia sudah merasa rida Merasa nyaman dengan itu Maka orang tua sudah bisa disebut adil Sehingga pada prinsipnya hal ini kembali kepada masalah hak anak bagaimana anak dalam memutuskan ya. Nah, yang kedua, bolehkah jual beli namun serah terimanya serah terimanya menunggu sampai batas waktu yang tidak jelas. Saya jual rumah ini. Itu transaksinya sah ya. Harganya sekian. Baik deal pembayaran. Tapi berhubung penjual enggak punya rumah lain selain itu, ya. tapi ini penjual yang nakal ya. Kalau dia sudah dapat duit kan harusnya beli rumah yang lain kan. <guluh> Kalau sudah dapat duit menempati rumah itu, kemudian penjual menempati rumah itu selama hidupnya. Berarti yang belum dilakukan apa di situ pak? Serah terima. Akadnya munajjis telah terjadi akad yang sah. Tapi serah terimanya gantung, dikantungkan kepada, dikantungkan kepada kematian pemilik. Bolehkah seperti ini? Wallahu aalam. Serah terima itu harus ada kejelasan, karena ini bisa memicu sengketa. Karena itulah dalam hal ini penjual wajib menentukan batasannya. Berapa lama saya boleh tinggal di sini? Setahun baik serah terimanya dilakukan tahun depan. Tidak boleh digantung pakai kematian, karena kematian enggak jelas. Nanti kalau yang mati duluan yang beli gimana? Dia belum pernah bisa menikmatinya. Tapi kalau serah terimanya ditunda setahun dua tahun enggak masalah. Wallahu a'lam. Baik Jazakallahirohmanirrohim atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua silakan. Ini uh, terkait pendaftaran siswa barunya. Ini ceritanya ada sekolah yang sudah membuka per, e, pendaftaran siswa baru. Kemudian ada gelombang ke-1, gelombang ke-2. Anggap gelombang 1 Desember, gelombang, ke gelombang kedua Januari. Kemudian di situ ada per, klausul gini. Kalau pendaftar pertama gelombang pertama, dia dapat diskon dari kewajiban membayar e, keseluruhan uang <coughs> uang pendaftaran itu 20%. Gelombang kedua 10%. Kemudian ternyata ada klausula lagi. Kalau dia pada saat gelombang pertama tidak bisa sesuai dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan, maka dia akan dia tidak mendapatkan diskon 20% itu. Tapi mengikuti kapan dia melunasinya. Katalah mungkin gelombang per, eh, kedua, jadi hanya 10%. Padahal dia ikut gelombang pertama, tapi pelunasannya di gelombang pertama. Iya, pendaftaran gelombang pertama, kemudian ujian gelombang pertama Gagal Tapi kalau dia ya, tidak Berhasil atau gagal? Belum ada pengumuman, Ustadz Bukan Tapi belum. kemarin ditanyakan Kalau gelombang pertama, anggap, anggap diterima gitu, Ustadz Diterima anggap Diterima, kemudian dia daftar ulang Tidak bisa menepati jumlah yang ditetapkan Dia tidak dapat diskon 20% Tapi eh, dapat yang 10% kalau dia lunasnya di gelombang kedua kalau dia belum juga bisa melunasi, mudah ikut gelombang ketiga, mungkin malah 0%. Kemungkinan seperti itu, Ustaz. Nah, itu akadnya eh, transaksinya gimana itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Adanya diskon karena perbedaan gelombang, ya. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, diskonnya beda. Ini haknya penjual jasa, boleh ya? Seperti misalnya kalau Bapak beli sekarang saya kasih diskon 30%. Kalau beli besok enggak ada diskon. Boleh kayak gini? Boleh. Kenapa? Ini bukan termasuk jual beli dua harga, tapi tapi penawaran variasi harga. Dan kalau baru sebatas penawaran di situ tidak ada akad. Karena tidak ada akad, maka tidak diperhitungkan sebagai jual beli dua harga. Karena itulah dalam kasus ini uh, Sebatas memberikan tawaran Gelombang 1 diskon 30% Gelombang 2 20 Gelombang 3 10 misalnya Ini hukumnya diperbolehkan Kemudian berikutnya Jika orang memberikan variasi harga Kamu kalau bisa lunas Di bulan Desember Maka bayarnya kasih diskon 30% Januari Baru lunas kami kasih diskon 20% jika Februari baru lunas, kami kasih diskon 10%. Maret tanpa diskon. Kemudian itu berlaku dalam satu waktu, maka itulah yang dimaksud dengan jual-beli dua harga. Karena kita tidak tahu kapan kita akan bisa melunasi, di gelombang satu, dua, atau tiga. Sehingga ketika kita tidak tahu, waktu kapan kita bisa melunasi, meskipun ada batasannya. Tapi yang namanya batasan, Uh, yang di situ ada variasi rizki tidak jelas, sehingga bisa saja kita lunasi di gelombang satu, bisa di gelombang dua, bisa di gelombang tiga, tergantung dari uh, kelonggaran rizki yang dimiliki oleh orang tua. Berarti transaksi seperti ini termasuk menjual barang dengan dua harga, karena harganya nggak jelas. Yang boleh ngasih diskon di masing-masing gelombang. Tapi ketika sudah deal, maka tetap di situ. Siapa yang beli bulan ini dapat diskon 30%. Deal bulan ini beli. Pembayarannya diangsur selama bulan ini. Akad dimulai dari tanggal 1, pembayarannya sampai ditunggu sampai tanggal 30. Ternyata dia enggak bisa lunas sampai tahun eh, sampai tanggal 30 masuk ke bulan yang berikutnya, boleh enggak harganya bertambah? Enggak boleh. Kalau harganya bertambah jadi kena riba fadl atau termasuk diantara menjual barang dengan harga yang tidak jelas. Wallahu aalam. Nah, ya baik. Jadi kalau error saat atas penjelasan, kemudian pertanyaan ke berikutnya kita persilakan Putri. Kalau ada pertanyaan sudah ada mic bisa langsung diarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya. Yang wajib adil dalam hal hibah, apakah hanya bapak kepada anak kandungnya saja? Ataukah termasuk ibu kepada anaknya? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, hibah seseorang kepada menantunya, apakah juga harus adil? Karena kadang-kadang hal ini juga menimbulkan hasad di hati anak-anak kandung maupun menantu yang lain, Ustaz seorang desa karena para. Apakah adil kepada anak itu berlaku bagi bapak kepada anak ataukah termasuk ibu kepada anak? Jawabannya orang tua kepada anak. Maka pertanyaannya ibu termasuk orang tua atau bukan? Kalau termasuk berarti dia harus adil kepada anaknya. Yang kedua, apakah termasuk juga menantu? Nah, mantu itu orang lain, enggak usah ikut campur kayak gini ya. Yang dikasih anaknya bukan mantunya Karena mantu pasti Berpasangan dengan anak kan gitu ya, Sehingga Adilnya kepada anak Bukan kepada mantu Kemudian Kalau misalnya orang tua ngasih sesuatu Kepada mantu boleh enggak? Boleh silahkan Diperbolehkan Apakah harus adil? Tidak harus adil Karena mantu bukan anak ya. Cuman ya perlu diperhitungkan Apa alasan ngasihnya Misalnya e, bapak senang ngasih mantu ke anak perempuan. Eh senang ngasih ke mantu perempuan. Ibu senang ngasih mantu ke <laughs> yang laki-laki. Wah, ini bahaya, Mas. Ini keluarga yang tidak sehat ya. <laughs> Maka perlu dikasih obat, kasih jamu, biar kembali sehat. Nah. Wallahu aalam. Baik, ciri-ciri di atas. Jawab aja. Untuk selanjutnya yang putri silahkan Kalau tidak ada kita Angkat pertanyaan di radio Ada lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Coba dipaskan Diulang eh, lagi tombolnya. Ada sebuah keluarga Dengan Seorang ayah dan dua istri Suami dan dua istri ya. ya istri Terus Pertama melahirkan lima istri pertama melahirkan lima anak lima anak meninggal kalau meninggal istri kedua istri kedua istri kedua eh apa sebelum ketemu dengan istri kedua istri kedua ini eh, menikah dengan suami pertama tapi cerai kemudian ketemu dengan Uh, suami kedua. Suami yang kedua ini, yang istrinya meninggal tadi. Kemudian kota Ruah punya anak sembilan. Punya anak sembilan. Iya. Nah, jadi semua lima belas. 15 atau 14? Lima belas maupun empat belas. Lima belas karena ada yang kembar satu. Kau oh, ada yang kembar. Nah. <laughs> nah, ternyata alhamdulillah keluarga ini termasuk cukup berkecukupan lah sampai punya tanah banyak tapi dari hasil pernikahan itu suaminya ini hanya menghibahkan tanahnya itu kepada kepada istri yang pertama hanya kepada anak-anak istri pertama nah apakah Anak-anak uh, dari hasil Pernikahan istri yang kedua ini Tidak punya hak yeah. Dari hibah tersebut Mohon penjelasannya nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya Si lelaki ini perlu ditanya Anakmu itu mana saja Lima dari istri pertama Ataukah termasuk juga Yang sembilan dari istri kedua Enam ya dari istri pertama, ataukah sepuluh sepuluh yang kembar yang mana? Istri kedua atau istri pertama? Yang kembar istri kedua. Istri kedua. Lima dari anak istri pertama, ataukah sepuluh dari istri yang kedua? Kalau dia mengatakan lima dari anak dari istri pertama, oh berarti kamu tidak mengakui sepuluh anakmu ini. Nah, itu bahaya. Makanya. Karena semuanya adalah anakmu Baik dari istri pertama maupun kedua Maka mereka mendapatkan hak yang Sama dan hibah yang Tidak adil boleh Dituntut Sehingga nanti anak-anak dari istri kedua Berhak untuk meminta Kepada kakak-kakaknya dari istri yang Pertama agar dibagi Rata Mereka semuanya saudara Boleh tuntut ya Boleh nuntut boleh nuntut tapi kita nggak tahu kalau di negara kita apakah ini dilayani atau tidak mungkin bisa ditanyakan kepada para ahli hukum kalau secara syariat ini boleh nuntut ya. cuman ya kita sarankan daripada padu lebih baik tidak dituntut ya, ya. ngalah tapi jangan dituntut di akhirat ya di dunia saya nggak nuntut nanti sajalah di akhirat tak tuntut nah. kalau kayak gini ya mencelakakan saudaranya Kecuali kalau dia tidak ridho ketika di dunia. Tapi nuntun tidak bisa. Dia sudah berusaha minta tapi tidak dikasih. Sampai mati tidak ridho, ya berarti dilanjut di akhirat. Nah ini yang berbahaya. cuman hukum seperti ini banyak orang yang tidak ngerti Dan dianggap itu legal-legal saja. Padahal urusannya belum selesai. Dan ala kulihal, harta ini bukan harta yang bermartabat dalam Islam. Harta pemberian dari orang tua itu bukan harta yang bermartabat dalam Islam, sehingga kita diminta jangan terlalu berharap untuk mendapatkannya. Silahkan cari sendiri dan itulah karakter kemandirian yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Aalam. Baik, jadi kalau yang tersebut atas jawabannya, kita angkat pertanyaan dari Radio Muslim. Pertanyaannya dari yang pertama dari Pak Udin, Bismillah. Bolehkah kita membantu seseorang Berupa sembako atau uang Untuk mengkonsumsi atau usaha dagang Tetapi dengan syarat Misalnya dengan kalimat saya bantu Bapak sekian ribu Tapi dengan syarat Bapak mau sholat berjamaah di masjid Jazakum. Hibah boleh bersyarat ya Hibah masyarutah hukum yang diperbolehkan Sehingga misalnya kita Ngasih sesuatu ke orang Saya akan kasih Bapak sekian puluh ribu Tapi dengan syarat Bapak ikut sholat Kita sebagai yang ngasih boleh Cuman orang ini ketika sholat batal ya. Karena dia sholat tidak ikhlas Dia sholatnya Demi untuk mendapatkan dunia Namun jika ini kita lakukan Dalam rangka untuk latihan Melatih orang tersebut Agar nanti terbiasa Untuk bisa melakukan ibadah Maka ada Tujuan dakwah di balik itu Terlepas dari sholatnya orang ini Tidak sah disebabkan Dia tidak ikhlas Baik, jasa kerja teratas jawabannya dari pendengar Bas FM kita angkat dari pendengar Bas FM salah tiga. Assalamualaikum. Bagaimanakah hukumnya berjanji pada orang sakit jika sembuh nanti dibelikan perhiasan, tetapi orangnya tidak sembuh. Uh, tetapi orangnya tidak sembuh meninggal, apa janji itu masih harus dilaksanakan? Terima kasih. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullah. Janji kepada orang sakit jika sembuh nanti tak kasih perhiasan. Ternyata dia tidak sembuh-sembuh sampai mati Maka janji ini tidak berlaku Janji ini tidak berlaku Mungkin barangkali ini bisa Dalam rangka ngasih motivasi dan tasliah Bagi yang sakit Agar dia punya semangat untuk sembuh Tapi yang namanya kesembuhan tetap kembali kepada Allah Ta'ala Sugesti itu tidak bisa menyembuhkan Meskipun itu salah satu Salah satu cara pengobatan biasanya bapak seneng apa? Wah, seneng sate, tong seng das dan seterusnya. Nah, ketika sakit ray sate, ray sok nong seng kasih tahu mungkin nih bapak sembuh tak tong seng no. Nah, nanti bapak kalau sembuh tak tong seng, nah. bapak kalau sembuh tak sate nanti. Kemudian dia tersugesti. Agar segera sembuh, belum tentu bisa mengobati Meskipun sugesti itu Salah satu diantara e, Cara pengobatan Orang diiming-imingi dengan sesuatu Yang dia senengi, dihindari Karena penyakit tertentu Diare itu tidak boleh makan kacang Alergi ya Misalnya dia seneng Sekali dengan sate kacang Dikasih tahu Nanti kalau sembuh, kita buatkan Sate kacang sebanyak-banyaknya Nah Wallahu a'lam. Baik Ustaz, masih ada waktu kita angkat pertanyaan dari radio lagi. Pertanyaan kedua, Ustaz, saya punya keponakan anak dari kakak saya. Qodarullah, Allah memberikan sakit bawaan sejak lahir yang membutuhkan biaya sangat besar. Kakak saya dan suami tidak mampu menanggung sendiri, jadi dibantu oleh orang tua saya. Ketika itu banyak keperluan saya baik nafkah sehari-hari dan biaya pendidikan yang harus mengalah kepada keponakan saya. Saya merasa dikesampingkan oleh orang tua. Sekarang kedua orang tua saya sudah meninggal dan meninggalkan Warisan yang belum dibagi Apakah saya bisa mengajukan koreksi warisan Mohon nasihatnya Wa jazakum wa khairan nah, Wa jazakum khairan. Wallahu Wallahu'alam Ini mungkin perlu dipelajari Saya butuh belajar lagi ya Saya tidak tahu uh, Apakah orang tua Bisa memberikan nafkah kepada Cucunya Karena orang tua sang cucu ini Tidak mampu saya pelajari dulu Nanti ya. Fan Mohon ditunggu sampai waktu yang memudahkan Bagi saya untuk ngasih jawaban ya. Baik Untuk selanjutnya kita Bacakan eh, pertanyaan lagi Dari radio Assalamualaikum Ustaz Orang tua tidak punya anak Lalu mengangkat keponakan menjadi anak jika orang tua tersebut meninggal Apakah hartanya otomatis diwarisi oleh keponakannya tersebut? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketika ada orang yang tidak memiliki anak Dia mengangkat keponakan sebagai anak Apakah keponakan ini bisa jadi ahli warisnya? Jawabannya dia bisa jadi ahli warisnya Bisa juga tidak jadi ahli warisnya Tergantung ada enggak hajib baginya Ketika orang tidak punya anak Maka ahli warisnya jatuh ke Orang tuanya, bapak ibunya Kalau bapak ibunya sudah tidak ada Berarti dia usul tidak ada furu tidak ada Atas tidak ada, bawah tidak ada Kesamping Ini yang disebut dengan kalalah Ini yang disebut dengan kalalah Ya sa'aluna ka'anil kalalah Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kalalah Ini mru'un halaga Laisalahu waladun walau ahun au ukhtun ada orang yang mati dan dia enggak punya anak, enggak punya keturunan dan juga enggak punya orang tua. Tapi dia punya saudara. Maka nanti yang menjadi ahli waris adalah saudaranya. Yang laki-laki dua banding satu dengan yang perempuan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu ya, rohmat atas jawapan. Takat pertanyaan dari radio yang terakhir, pertanyaan dari radio dari ibu Pipit. Assalamualaikum, Ustaz. Kami punya dua anak laki. Kami punya dua anak. Laki-laki dan perempuan Rencana akan mengimbahkan harta kami Dalam perhitungan seperti waris 2 banding 1 Anak kami yang perempuan terindoh Tetapi kami berpesan pada anak kami Untuk saling membantu bila salah satu dari kalian mengalami kesusahan Apakah rencana kami sudah benar? InsyaAllah eh, Tentang membagi waris sebelum meninggal Boleh atau tidak Jawaban yang benar boleh Tapi nanti harus dikoreksi setelah orang tua mati ya. Misalnya sudah dibagi 2 banding 1 Ternyata orang tua masih hidup 15 tahun lagi nah, Ketika hidup butuh Butuh biaya pengobatan Biaya hidup Menghabiskan setengah dari harta yang sudah dibagi Ya sudah, berarti yang kemarin sudah dibagi Batal lagi, dibagi ulang lagi Dan orang tua boleh meminta Kepada anaknya, tolong nanti saling bantu-membantu Tolong menolong Agar siapa yang punya kelebihan Membantu yang kekurangan Dan ini bukan termasuk Uh, melanggar hak orang lain Wallahu Wallahu'alam Baik, Baik. Yang terakhir Kita taruhan lagi ya Hadiah okay. utama Belum berhasil Untuk diterima oleh peserta Pertanyaannya Mau belajar dulu? Close book ya Close book Siap? Hah? Eh? Ya, close book. Pertanyaannya, sebutkan rincian pendapat ulama mengenai hukum adil terhadap anak. Nah, gampang. Close book, mas. Close book. Tutup bukunya. Silakan maju ke depan Memberikan ribah kepada anak e, Seperti Warisan 2 banding 1 Terus yang kedua e, Memberikan ribah kepada Yang adil kepada anak perempuan dan laki-laki okay. Meleset ya meleset agak jauh. Silakan sebelah sini. Belakang bersikap. tadi angkat tangan duluan. Silakan maju, Pak. Ya, sudah. Eh, belakang Pak Pak didik tadi duluan. Lebih oh, dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dan yang satu eh, sepakat disyariatkan, sepakat disyariatkan untuk untuk adil mm -mm. yang pendapat selanjutnya ada khilaf antara wajib atau Sunnah rinciannya atau mubah terus rinciannya khilaf di sini Pas berapa persen nih? Eh? Gimana? Oh baik dapat Pas 1 pesen. persen bungkusnya saja. Silakan mungkin mas. Menjawab 5 persen dari pertanyaannya. Bisa maju Assalamualaikum, Ustad. <tuh> Waalaikumsalam, warahmatullah. Ada dua pendapat. Yang pertama adalah ulama berpendapat bahawa itu di syaritatkan untuk berbuat adil terhadap anaknya. Yang kedua, it, berpendapat bahawa jumlah ulama ber, ber, berpendapat bahawa itu hanya menjadi suatu anjuran, anjuran terhadap terbagi menjadi tiga, yaitu nafkah, hadiah dan hibah. Wah oh, ini terlalu melebar pak. Jawabannya meleset. <laughs> Jawabannya meleset. Baik. Silakan. Mas ada kesempatan silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat pertama bahawa adil itu berpas syariat atau disyariatkan karena syariat di sini bisa berupa anjuran atau apa? Anjuran atau diperbolehkan atau diwajibkan. Kemudian eh, yang kedua, jumhur ulama menyatakan bahawa itu diwajibkan untuk semua anak gimana gimana yang kedua diwajibkan bersikap adil itu diwajibkan tidak ini lagi, pendapat tidak lagi siapa ini, pendapat jumhur jumhur ulama yang kedua yang kedua pendapat uh, imam ahmad dan ibnu taimiyah imam ahmad ibnu taimiyah kayaknya saya nggak nyebut ibnu taimiyah Pak. <laughs> <laughs> imam ahmad imam ahmad imam ahmad dan dan, dan imam ahmad kemudian imam Ya ingat saya tadi Imam Ahmad Ada Mama empat Harik. tadi Imam Ahmad, Imam Mama Malik Imam Malik, ada Imam Malik Ya ingatnya Sufyan Azhauri Tanya call of friends. <laughs> Imam Ahmad Sudah <laughs> ingat saya cuman Imam Ahmad Imam Ahmad terus Imam Bukhari Imam Bukhari Ya. Sufyan Zigan Ansari. Sufyan Athauri bukan Ansari. Isad bin Ruhya. Ruhya. Baik, mengatakan bahwa itu disyari'atkan. Di? Di Bukan disyari'atkan lagi. Di? Okay. Diwajibkan. Diwajibkan atau dianjurkan?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 wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio muslim jakarta membenarkan akidah mendebarkan subuh